Bidra bisnis dalam website Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Menteri ESDM Jerowacik mengatakan pemerintah sedang mewacanakan untuk melarang masyarakat membeli BBM bersubsidi di hari libur dan akhir pekan untuk mengurangi pembengkakan subsidi di APBN. Untuk membahas hal tersebut, segera kita berbincang dengan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik, Haryadi Sukamdani. Pak Haryadi, bagaimana komentarnya soal ini? Yang jelas, pemerintah SD ini pasti nggak akan ngambil resiko tidak populer. Ini mau jebol APBN, mau nggak tuh, dia nggak akan mikir. Pokoknya, subsidi jangan terus aja. Yang repot ini adalah ke depannya. Jadi memang pemerintah baru besok, itu harus berani untuk mengurangi subsidi itu. Dan tidak hanya mengurangi subsidi, ya. Ada alternatif juga. Dan bakarnya apa, nah kita kan dikadin dari dulu, usul di dikurangin. Dan yang namanya bahan bakar gas itu harus berani terbanyak hancur kompaknya Nah itu aja jadi kalau itu dikerjakan sebetulnya tidak begitu banyak masalah. Enggak pernah serius, saya kan juga enggak ngerti ya kan sudah dilakukan suatu studi bahwa BBM itu tidak tepat sasaran. Sebenarnya orang kita tuh dari tadi aja sudah mendukung penuh dari sejak 2010 loh. Sudah tahu bahayanya. Gitu. Ya, nah kalau dilakukan ya kepada waktu tahun 2010 akhir itu situasinya jauh akan lebih kondusif gitu. Tapi kan enggak dilakukan dilakukan terus karena kan jadi repot kalau waktu itu dinaikkan secara bertahap bahan bakar gasnya juga disiapkan. Mungkin uh, reaksinya apa kondisi pasti akan berjalan lebih baik. Lantas bagaimana dengan wacana pembatasan lagi yang baru saja disampaikan Menteri SDM kemarin Pak Haryadi? capek ngomong dengan orang kayak gitu, mas selalu aja ada aja argumentasi argumentasi yang gak masuk akal dan gimana kontrolnya gitu loh, nggak tahu sih gimana caranya, teorinya mah gampang, tapi di lapangan kan nggak bisa kayak gitu. Kali yang penting kan adalah sekarang ofis okay, subsidi boleh ada, itu untuk transportasi umum. Tapi kalau yang kendaraan pribadi kan orang itu juga bukan sasarannya subsidi kok. Tapi Pak Haryadi, kalaupun akhirnya pemerintah baru nanti menghilangkan total subsidi BBM, akankah masih ada potensi gejolak di masyarakat? Enggak, akan ada efek mas, percaya mas? Gak akan eh ya, ribu ribu sudah pastilah apalagi yang besok para pilpres kan udah pasti tuh ribut banget itu sih biarin aja yang penting dibikin bertahap biar masyarakat juga ada penyesuaian misalnya dibikin 3 kali dalam 1 tahun kan tapi yang tadi saya bilang alternatif bahan bakar gasnya harus siap itu kalau dikerjain dari kemarin kemarin 2010 itu udah kelas saya urusan gitu loh misalnya kan ada aja yang usil kan wah gara-gara BBM naik kita juga harus naikin apa biaya logistiknya misalnya kayak gitu kita bisa terhilangnya kalau kamu memang urusannya ada di, di logistik dan distribusi kan ada gasnya harganya di kompetitif gitu kan. Saya yakin itu pasti akan ada ini baru kok. Akan ada tingkat penyesuaian harga-harga baru dan saya yakin nanti juga gak punya lebih ramah. Kalau program migrasi bahan bakar ke gas, bagaimana aplikasi yang tepat Pak Haryadi? Yang jelas kalau saja mau serius mau dikerjakan masnya, itu kan juga bisa di stasiun pompa yang sudah ada sekarang. ya Karena itu pasti ada ininya lah. Caranya itu harus bisa memanfaatkan yang ada. ya kan? Dan juga dari segi distribusi gasnya sendiri kan bisa ditambah titik-titiknya itu jauh lebih murah ketimbang kita tuh nyuruh difus mas gitu loh, melakukan hal itu tuh jauh lebih sangat uh, efisien kita punya gas banyak kok, ya eh, kita kalau ngomong panjang lebar aja kan, kita ada oke okay lah, yang namanya pakai apa biofuel juga bisa, ya kan biofuel ini kan butuh waktu, pabriknya dan sebagainya kan memiliki waktu, yang jelas gas kan udah ada, sambil mikirin yang alternatif lain itu kan bisa mulai dulu, gitu. jadi gak ada alasan sebetulnya untuk tidak, apa kita tidak melakukan efisiensi Selanjutnya bagaimana kesiapan industri otomotif nasional untuk menggunakan konverter gas di setiap produk yang dipasarkannya Pak Hariadi. Itu nanti makanya pemerintah konverter itu bagi gratis, Mas. Pemerintah harus berpikirin gini kan, kalau dia ngedisidikian banyak itu ongkosnya berapa? Mendingan dia sementara waktu tahun pertama itu adalah mohon itu karena ini agak samaikan biar riset lebih untuk beli konverter bagi realistis aja emang pikirannya politis dulu sih susah kita kan kemudian jika seluruh anggaran alokasi subsidi BBM dihentikan bagaimana mengefektifkan penggunaan anggaran tersebut ke depannya Pak Haryadi? yang jelas itu infrastruktur harus segera beres ya, mas. namanya public transport itu harus segera mendapatkan perhatian Ini kan kaitannya kan karena ini masalahnya BBM ya kita larikan dulu ke situ dulu ya. yang terkait dengan infrastruktur yang terkait dengan jalan atau konektivitas itu dilakukan segera Selalu nanti berikutnya kalau untuk invest banyak pasca untuk listrik untuk apa segala macamnya banyak. Jadi fasilitan terkait dengannya itu di dahulu saja. Demikian Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Moneter Fiskal dan Publik Haryadi Sukamdhani. Saya Giri Sadewa.